Terima kasih yang sudah hadir kembali di studio 2JTV untuk menonton stasiun Nangdut siang hari ini. Tepuk tangan dong buat kalian semua nih. Wow. Kalau kemarin ya. ada satu kelompok namanya SOB. Sekarang kita juga kedatangan lagi nih Candra Jamil. Di sebelah kiri kalau yes. di rumah ya. Coba ini. itu dari kelompok mana? Bolo 501. Ya, yeah. maksudnya 501? Jag får lämna ju en. Boer lämna ju en. Jag är med dig. Ta wocho koc. Hej, låt oss säga. Vad ska pappan skadung? Låt mig. Oh, använda händerna för att Oh, det är en Oh, det är en fågellåda. Oh, det är en fågellåda. Oh, oh, oh det är Kau se wafi yeah. Låna mannen Sama? Sama? Beda lagi? Oh, beda? Ini juga AMC Tapi Tuban Tugan. Untuk tangan buat Tuban Ronggolawe punya hmm. Itu juga Anissa Rahma Lover Tuban wow. Iki seng tengah sapa Iki seng tengah sapa Iki seng tengah sapa Jaga Yang ini ya. Nah, yang ini iki baru penonton masyarakat Jawa Timur. Jangan timbang awan-awan ruasan-rasan tonggoni, jangan timbang tukaran bepocuni. bojone lah nang timbangannya tuh dorong. Biasanya kan udah nang tuh aduh. Nah, seng wet dong, seng petan. Yeah. mending delok langsung stasiun <laughs> dangdut yeah. di Solo Roro Jatibarang. Tertanggung untuk anda semuanya yang hadir. Siang hari ini, di hari libur mm -hmm. nasional, yep. Stasiun Dandut menghadirkan orkes jauh-jauh